Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hiduhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajid murshida Akhadu Allāh ilāh illā Allāh, wa akhadu an Muḥammadan abduhu wa rasūluh la nabiyya bāndah. Fā inna astaqal hadith kitab Allāh wa khair al hadīh hadi Muḥammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa sharr al ammuri muhdasatuhā wa kullah muhdasat bid'ah wa kullah bid'atin dalalah wa kullah dalalatin fin nār fa ya nafsi bi taqwallah ittaqullah faqad faza al Allahumma inna ala wa syukrika wa husni ya arhamar rahimin sebelum uh, kami melanjutkan kajian kita uh, pada kesempatan kali ini kita kehadiran seorang dai yang ditugaskan oleh dewan dakwah di Pulau Nias di pedalaman nias di minoritas muslim di kawasan tersebut e, dengan kehadiran beliau ke tempat ini e, paling tidak nanti kita bisa mendengar bareng maksimal 10 menit untuk bisa mengenali apa saja yang menjadi persoalan-persoalan utama di tempat tersebut nah hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Uh, Insyaallah nanti setelah acara itu uh, beliau juga akan uh, memberi uh, sambutannya di masjid penumping Sehingga mohon maaf ini kami dulukan Kemudian nanti akan uh, kami lanjutkan apa-apa yang semestinya kita lakukan Terima kasih uh, menyingkat waktu kami persilahkan Beliau namanya Ustrat Tri Artoro Bertugas di Pulau Nias e, Untuk mengatasi persoalan-persoalan dakwah di tempat tersebut Dan e, membimbing umat Islam minoritas yang ada di kawasan tersebut Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa Wa mawala wa ba'ad Jamaah Masjid Al-Mujahidin Yang dimulakan Allah SWT Alhamdulillah Dalam kesempatan pagi yang Cerah ini Pada bulan Ramadan ini Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan Apa yang terjadi atau, atau Apa keadaan Saudara-saudara kita di pedalaman Yaitu di salah satu di perasaan itu di Polonias bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala perkenalkan sekilas saya Triantoro saya salah satu da'i dari ratusan da'i yang dikirim oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia ke seluruh perasaan Nusantara di minoritas kaum muslimin, di pedalaman dan di tempat yang sulit dijangkau oleh kaum muslimin jamaah Masjid Al-Mu'jahiri R.A. Al Tepatnya pada bulan Juni tahun 2011 tahun kemarin Setelah saya menyelesaikan e, Setelah satu di sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad Nasir Dewan Dawah Bersama 13 rekan seangkatan Saya dikirim oleh Dewan Dawah Islam Indonesia Ke Polonias Sementara 13 teman saya yang lain Dikirim ke berbagai pelosok Di Nusantara yang lainnya Bapak Ibu indahumati Allah subhanahu wa ta'ala Tempat tugas saya yaitu di pulau Nias di, di, Nias di bagian selatan Jadi Nias di bagian selatan Yaitu di salah satu kecamatan Bernama Kecamatan Lulawau Bernama Kecamatan Lulawau. Di situ hanya ada Kakak yang berjumlah 33 kakak 33 kakak dalam satu kecamatan Jadi kita bayangkan di sini satu kecamatan mungkin berapa ratus ribu kakak atau beribu-ribu kakak namun di sana satu kecamatan hanya ada 33 kakak tersebar di 12 desa yang berbeda 33 kakak tersebar di 12 desa yang berbeda dan total jumlahnya yaitu 131 jiwa hanya 131 jiwa jadi di sana untuk menjangkau ke sana harus melewati jembatan panjang, naik gunung dan dan sangat sangat sangat sulit di sana. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa 131 jiwa tersebut eh, tersebar di 12 desa tadi dengan jarak yang jauh-jauh. Ada yang 7 km, ada yang 8 km, bahkan paling jauh itu 20 km. 20 km di sana hanya ada 2 kakak di desa namanya Usah Kozi, tuanya ada dua kakak, dan bahkan ada satu kakak itu tersebar di empat desa yang berbeda. Satu dua, kakak aja. Dua kakak Muslim. Iya, dua kakak dua kakak Muslim. Jadi seluruh seluruh satu kecamatan Nenowo itu jumlah warga mencapai 32.518 dan kita di sana hanya 131 Jadi satu Muslim berbanding melawan 2.454 jiwa. Jadi kalau kita berjihad 1 berbanding 2.500 2.454 jiwa. Dan di rumah di, sal, di kakak musim tersebut, kanan kiri semuanya Kristen, semuanya Kristen dan mereka beternak dan mereka memelihara babi dan anjing memelihara babi dan anjing dan setiap hari babi dan anjing itu berkeliaran di perkampungan komunisimin di rumah komunisimin bahkan sering masuk ke rumah komunisimin itu babi dan di sana belum ada sapi belum ada kambing dan ayam sedikit untuk dijumpai jadi bagi bapak dan ibu yang tidak membantu saudara-saudara kita di sana kita punya program yaitu ternak sapi di sana tapi sampai sekarang belum terwujud karena banyak kendala untuk mencapai ke sana dan program Bupati di sana sebagaimana saya ketahui dari teman, bukunya program e, memperbanyak babi di sana. Jadi kalau kita tidak menggerakkan ternak sapi atau kambing atau ayam, saudara-saudara e, kita di sana dikhawatirkan terjebak makan babi. Itu yang kita khawatirkan. Jadi Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, mereka tersebar di 12 desa, mereka banyak kelemahan lemah agama, lemah ekonomi, lemah sarana dan lemah prasarana. Bahkan ketika saya sampai ke sana, warga di sana belum bisa ngaji, orang tua nggak bisa sholat, bahkan muntuk pun e, belum bisa. Bahkan ketika saya pembagian bukernah dari para donatur dari dari babak ibu sekalian, saya bagi bukernah. Bahkan ada ibu ibu yang bertanya, Ustadz ini bukernah Ustadz, namanya ini Iya bu, ini bukernah bu, ini bukernah bu untuk sholat bu. Ibu itu baru tahu itu bukernah. Sejak tahun 35 Islam masuk sana, ibu itu baru tahu itu namanya Mugena. Kemudian di sana satu kecamatan itu belum ada masjid. Jadi kita bandingkan di sini masjid banyak banget. Di sana satu kecamatan belum ada masjid, bahkan musola belum ada. Musola untuk sholat umum belum ada di sana. Dan e, keadaan di sana pula, e, ada kecamatan, ada kantor urusan agama itu pun nggak terawat. Ini adalah salah satu gereja, gereja di sana. Gereja di sana jumlahnya satu kecamatan itu saya hitung manual itu 67 gereja. Kita musala belum ada, masjid belum ada, gereja di sana 67 gereja. Itu yang terlihat di jalan, belum masuk ke pedalaman. Karena di sana misionaris sangat banyak. Kita satu dai, di sana mungkin misalnya bisa 50 misionaris datang ke sana. Jadi Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu taala, dikarenakan tidak ada musjolat atau masjid dan kita sulit untuk proses pembangunan musjolat di sana kita dirikan sholat di rumah jadi ini ketika saya sholat Tarawah dan Idul Fitri kita laksanakan di rumah semua karena kalau kita laksanakan di luar itu orang Kristen sudah siap-siap e, e, tidak suka kepada kita jadi kita laksanakan di rumah bahkan TPA pun kita laksanakan di rumah Karena anak-anak nggak -anak bisa maju semuanya dari ikron dan kalau malam listriknya mati itu jam 6 sampai jam 9 listriknya mati dan saya dan kita di sana harus siap-siap memakai dian atau teplok itu setiap hari harus seperti itu dan karena jaraknya jauh jam 1 saya mulai menjemput anak-anak jadi karena di sana tidak ada angkutan umum jaraknya jauh-jauh tidak ada jalan lain kecuali dengan menjemput menjemput dan ketika itu ketika saya datang ke sana Dewan dakwah belum e, belum memfasilitasi motor. Namun alhamdulillah beberapa hari setelahnya ada salah satu pendukung dakwah dari kota Gunung Sitoli meminjamkan saya motor. Jadi alhamdulillah saya dapat berdakwah di sana mengunjungi warga terus menerus dan terus menerus. E, kemudian e, setelah saya pulang ini motornya diambil oleh pemiliknya dan sekarang sudah ada pengganti saya dari di sana satu orang Ustadz Hamzah dan sekarang sudah mulai berdakwah namun belum maksimal karena belum bisa mengunjungi warga dan angkot tidak ada adanya cuma ojek, sekali ojek 30.000 sampai 50.000 sekali jalan itu cuma lima terus sudah bayarnya harus 30.000 karena nggak ada angkot di sana jadi bagi bapak ibu yang berkenan untuk membantu e, para da'i di sana semoga ini menjadi amal jariah bapak ibu semuanya dan di sana setahun ini kita dakwah kita enggak asal salah-salah dakwah. Jadi kita benar dakwah dari nol anak-anak Iqra ketika ada perlombaan MTQ, saya turun dari gunung, saya bawa tas besar, saya bawakan anak-anak kita harus turun, kita harus ikut MTQ, kita tunjukkan bahwa di Lolowo ada muslim, bahwa di Lolowo ada muslim yang harus mendapatkan perhatian dari masyarakat semuanya. Dan alhamdulillah terus-menerus kita berdakwah, alhamdulillah mereka sudah mulai bersatu. Jadi sejak tahun 35 baru belum lama ini mereka bisa bertemu belum lama baru mereka baru bisa bertemu jadi dengan cara menjemput dan kita adakan pengajian setiap hari Jumat pada Jumat kita adakan pengajian di sana. jadi sejak tahun 35 sampai sekarang baru bertemu beberapa bulan yang lalu kemudian kita da'wah dan da'wah terus Alhamdulillah dengan kelembutan da'wah kita dengan kelembutan da'wah kita bersabar dan kesabaran kita dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Allah membuka beberapa warga untuk masuk Islam jadi dengan kelembutan dakwah dan kesabaran yang terus menerus Di tempat yang fanatik Kristennya luar biasa Yang misionarisnya banyak banget Namun Alhamdulillah ada beberapa orang yang masuk Islam Dan tiga diantaranya anak-anak Tiga diantaranya anak-anak Kelas 6 SD, kelas 4 SD Dan yang, dan yang, satu kelas, dan yang satunya umur 1 tahun Dan anak-anak tersebut Sekarang masih di Nias Ini kakak adik Semuanya masih di Nias Dan orang tuanya Orang tuanya masih Kristen Ini bapaknya masih Kristen Bapaknya masih Kristen Yang sering ya Kebiasaannya makan babi Namun ketika bertemu saya Saya sering kunjungi keluarga tersebut Saya sering uh, bawa sesuatu Untuk hadiah Dan saya sering penasihatin Bapak itu bilang kepada saya Ustad Tolong didi anak saya Ustad tolong bawa anak saya ke Jawa sekolahkan saya pengin anak saya seperti ustaz. Saya pengin anak saya seperti ustaz yang yang berjuang seperti ini. Jadi bapaknya masih Kristen, ibunya masih Kristen menitipkan anak mereka kepada kita semua. Jadi kepercayaan mereka kepada kita untuk mendidik anak-anak ini merupakan suatu eh, yang harus kita perjuangkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak ini semuanya masih di NIAS menunggu ijazah dan ijazah ini kelas 6 SD dipersulit oleh kepala sekolahnya untuk sekolah di sini. Jadi kita doakan semoga Allah Subhanahu wa memudahkan e, semuanya dan kita menunggu keberangkatan mereka dan mereka butuh biaya. Bapaknya cuma tukang kayu, abangnya cuma tukang pemotong kayu. Bapak kirim kepada Allah Subhanahu wa alhamdulillah e, seluruh bantuan atau donatur dari Bapak Ibu semuanya sampai kepada mereka, zakat ataupun paket Ramadan kemudian Kurban dan e, sapi dan sapi di sana bulan e, Idul Adha kemarin adalah sapi pertama yang disembelih di Lelwau. Baru pertama kali disembelih sapi sejak tahun 35 masuk Islam di sana. Baru sekali disembelih sapi karena tidak ada sapi di sana. Ada cuma babi dan anjing berkeliaran kemana-mana. Bahkan kambing tidak ada, ayam cuma sedikit. Jadi Bapak Ibu yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini sedikit gambaran tentang Kecamatan Lawu yang sangat-sangat sedikit 1 berbanding 2.544 orang Jadi ibaratnya kita berjuang 1 orang melawan 2.554 jiwa Jadi ini mungkin dari saya Bagi Bapak Ibu yang hendak berderma atau berjuang untuk memperjuangkan mereka Nanti bisa disalurkan ataupun bantuan dari Bapak Ibu bisa disalurkan ke Lajus Dewan Dakwa Jawa Tengah Jadi saya mendapatkan langkah dari saudara-saudara di sana Kita di sini sangat butuh perhatian terlebih masalah akidah Dan kita berusaha untuk e, memasyarakat Islam di sana dan kita berusaha untuk memperjuangkan syariat di sana e, Mungkin dari saya e, mohon maaf atas segala kesalahan Wabillahi taufiq wa hidayah, subhanahu wa bihan tiga, asyadil ila ila anta, astagfirullah wa tuhm'ilaih. Jazakumullahu al-Jazak, Ustaz Triartoro yang telah uh, menjadi wakil bagi kita untuk pekerjaan-pekerjaan dan tugas-tugas dakwah kita di pelosok, khususnya di Pulau Nias, karena ternyata... Daerah-daerah lain di Indonesia ini masih sangat banyak yang membutuhkan uh, uluran tangan kita, peran kita untuk menyelamatkan akidah kaum muslimin di kawasan tersebut. Mereka rata-rata berada di minoritas. Uh, pada bulan ini, sebagai bulan dakwah dan bulan jihad, Alhamdulillah kami uh, mengirim tenaga dai ke ex timor timur tepatnya mereka berada di Mamuju Sulawesi di mana eh, ada tidak kurang dari 3000 mualaf selepas keluar dari timor timur lalu ditransmigrasikan di Mamuju dan eh, sampai sekarang terkotang-katung berada di tempat tersebut dan belum ada pembimbing keagamaan yang kredibel dan memadai berada di tengah-tengah e, mereka Alhamdulillah pada bulan Ramadhan ini e, nafar dakwah yang kita lakukan sampai ke kawasan tersebut dan juga berada di e, Pulau Seram dan berada di Pulau Buru dan beberapa daerah-daerah lain yang membutuhkan sentuhan bagi kita Mungkin eh, ketika kita nyaman berada di masjid seperti ini, sementara mereka saudara kita yang di Pulau Nias sudah sejak tahun 35 tidak punya masjid, tidak punya ini masjid. Seperti laporan beliau tadi, jadi beliau selama ini melakukan kegiatan, silakan, melakukan kegiatan di eh, rumah yang di Sewakan untuk kegiatan keagamaan sehingga saya kira e, kita perlu mulai mengulurkan tangan kita barangkali perlu membangun masjid di tempat tersebut atau mengirim kendaraan sepeda motor yang nganggur di kalangan kita untuk dipakai para dai di tempat tersebut. Jadi kalau pengen mengadakan pengajian yang seperti ini, Ustadznya harus ngalai untuk menjemputi satu-satu ke e, Mereka karena letaknya Berjauhan 20-an kilo dan mereka Tidak punya alat transportasi itu harus dijemputi Sehingga jemputnya sendiri Membutuhkan waktu sekitar 2 jam Sementara nanti Ngajinya 1 jam, mulangkannya 2 jam Juga jadi kira-kira 5 jam Untuk kegiatan apa ini Belajar TPA ke Satu kawasan tersebut Nah disinilah uh, letak kesulitan yang saya kira perlu untuk didukung uh, oleh kita semua dalam rangka menegakkan dakwah ilallah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah kita manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk kita sama-sama mencoba mengaji, menguak dan mengupas tentang tarbiyah jihadiah di bulan Ramadan pendidikan jihad pendidikan untuk membela agama, memperjuangkan agama ya. kita al-fisabilillah di bulan Ramadan ya. sebab inilah yang uh, saya kira perlu diangkat di tengah-tengah kita bisa kita bayangkan pada masyarakat kita itu Setiap bulan ramadhan ini sering kali di masjid-masjid dan surau-surau itu mengungkapkan kalimat atau kata kutiba alaikumusiyam ya kutiba alaikumusiyam ya sementara di dalam ayat Al-Qur'an tepatnya di dalam surat Al-Baqarah tidak kurang dalam ayat-ayat tersebut ada kata kutiba yang diulang empat kali ya. diulang empat kali salah satu dari kata kutiba itu adalah kutiba alaikum siyam dan yang lainnya adalah kutiba alaikum ul -gitar. kutiba alaikum ul-gital nah. tapi sangat naif sekali di bulan yang suci ini kita mendapati ya masyarakat kita itu nyaris tidak pernah dikenalkan tentang ayat kutiba alaikumul gital dibajibkan bagi kalian untuk melaksanakan Qital perang suci membela agama Allah dari kejahatan musuh sementara yang sering dikenalkan di masjid dan susurau sampai kadang kita bisa apalkan waktu akan ada seorang pemberi kultum kuliah 7 menit itu belum naik makmu awane para pendengarnya sudah mulai ngapalkan mesti nanti ngomongnya mesti ayatnya yang akan diangkat adalah kutiba'alaikum musiyam. Ini tentu menjadi keprihatinan kita paling tidak kita coba angkat di dalam bahasan kita ini supaya bapak-bapak yang berkenan untuk menjadi apa ini pemberi kultum di berbagai surau dan masjid bisa mengangkat tema-tema ini memberikan pencerahan kepada umat kita semua ya. kita mulai ada tiga kata kutiba dalam Al-Quran yang paling utama yang pertama yang kita kenal pada surat Al-Baqarah ayat 183 ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumul kita kutiba alaikumus siyamu كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa pada ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah juga dengan kalimat kutib asuba ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurru bil wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya min akhihi syai'un fattiba bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan kisos dalam sebuah pembunuhan apa maksud dari kalimat ini tiada lain adalah ternyata selain perintah untuk melaksanakan ibadah mahdal seperti puasa ada juga perintah untuk menegakkan syariat yang di negeri kita ini masih sangat asing masih sangat asing jadi pada ayat ini Implementasinya diwajibkan bagi kita untuk menegakkan syariat Allah dan hudud-hudud yang lain yang di negeri kita ini masih sangat asing Bisa dibayangkan pada tahun 2000-an ketika terjadi euforia politik, euforia berparlementaria Sekelompok kaum muslimin mengusung untuk dilaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya apa yang terjadi dari seribu anggota parlemen yang berada di, di di parlemen hanya ada 14 orang saja 14 orang saja yang setuju syariat islam itu dilaksanakan di Indonesia selebihnya yang itu adalah mayoritas islam justru syariat islam ditolak oleh umat islam sendiri Ya, ditolak oleh umat islam sendiri ya. ini sesuatu yang sangat naif terjadi di negeri yang mayoritas terbesar di dunia adalah muslim dan tidak bisa berjalan syariat islam dan khududnya Allah Nah, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahgan setratanya pada saat ini adalah lembaga-lembaga umum LSM LSM yang didukung oleh Barat itu beramai-ramai melakukan judicial review kepada peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini yang ada baunya syariat, ada baunya belum belum syariat, tapi ada cerempet cerempet syariat, cerempet cerempet agama, maka sekelompok LSM yang tentu mereka tidak lain adalah orang Islam juga juga kemudian mereka ini menolak terhadap syariat agama ini nah ikhwafillah ini keprihatinan yang sangat luar biasa dan ketika syariat Allah ini ingin di, diangkat di tengah-tengah kita dan ketika ketika satu organisasi terbesar kedua di Indonesia itu dalam sebuah muktamarnya bagaimana Islam ini dijadikan sebagai asas kembali dalam kehidupannya ternyata dari sekian itu dari sekian anggota muktamar yang pengen diajak untuk menegakkan asas Islam kembali, rujuk kepada asas Islam kembali, di mana dulu pada masa Soeharto tidak diperkenankan harus terkena delik deliksuversif maka hadirin yang dirahmati oleh Allah ternyata ormas ini kemudian sebagian mereka menolak terhadap bahwa ini e, dikembalikannya ormas ini kepada asas Islam apa yang terjadi akhirnya dilakukan voting siapa yang setuju untuk kembali sama asas Islam dan siapa yang tidak setuju dan yang sangat menyakitkan di hati kita, Abah, ketika dalam voting itu orang-orang yang setuju dan ngacung itu kalah dengan orang yang ti tidak setuju bila ormas Islam itu kembali kepada asas Islamnya. Sampai segininya kondisi yang kita hadapi. Barangkali pula inilah penyebab di mana kita memang jarang mensosialisasikan hudud-hudud Allah kemuliaan hukum-hukum pidana yang telah ditetapkan oleh Allah dan syariat Allah ini akan membawa dampak kemanfaatan untuk kita semua nah, maka kita semua perlu angkat kemuliaan-kemuliaan syariat agama kita ini dengan berbagai cara dengan berbagai cara dan terus disentuh dengan berbagai hal kita sudah mendapatkan uh, fatwa tentang haramnya riba dan wajibnya bagi kaum muslimin untuk paling tidak menempatkan keuangannya di perbankan syariah ya. perbankan syariah ya. tapi apa yang terjadi di tengah umat kita itu belum menjadi familiar bahkan kemudian terkadang menganggap bahwa ini tidak kredibel dan kemudian tidak menjalankan menitipkan mereka padahal riba yang terjadi di dalam sebuah sistem tersebut akan membahayakan bagi kehidupan kita dan ketika masuk ke dalam jasad kita itulah yang akan membuat kehancuran pada kita semua maka kita perlu untuk menengok kembali tatanan dan syariat Islam yang tengah berlaku di kawasan-kawasan kita hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata kutiba yang ketiga adalah pada surat Al-Baqarah 216 subhanallah luar biasa kata kutiba tiga kali bahkan empat kali itu letaknya semuanya ada di surat Al-Baqarah Letaknya semuanya ada di surat Al-Baqarah. Maka eh, tidak salah ketika Rasul menasihatkan kepada kita untuk membaca surat Al-Baqarah karena Allah mencukupkan dengan surat apa ini? Al-Baqarah itu. Nawwiru buyutakum bitilawati Al-Quran fa'innas syaitana yang firu min buyutilladhi yukra'u fihi suratul Baqarah setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah Nah, saya kembali ke, ke ke inti kajian kita kata kutiba yang ketiga adalah terletak pada surat Al-Baqarah ayat 216 kutiba alaikum ulkitalu wahua kurhul lakum wa'isa an takrahu syai'au wahua khairul lakum وَأَسَا أَنْتُ خِبُّوا شَيْءَ أَوَّهُ وَشَرٌ لَكُمْ وَأَوَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang barangkali di alam seperti kita ini kata-kata ini kemudian dianggap sebagai kata-kata hasungan atau ajakan untuk melakukan apa ini? kekerasan padahal dalam konsep agama kita jihad itu aslinya ajaran aslinya itu ada tanpa harus melakukan pertumpahan darah artinya apa? kalau kemudian bisa diselesaikan sekat-sekat dan penghalang dakwah itu pada kita semua maka tidak perlu harus dengan berdarah-darah atau menumpahkan darah jadi ketika ada perintah untuk berperang seperti ini bukan berarti bahwa kemudian harus dengan kekerasan. Namun kita bila terjadi sesuatu kita harus siap dengan kekerasan tersebut. Sebab apa? Kalau kita lihat ya, Pada surat Al-Baqarah 217-nya ya, ya. 217-nya wala yazaluna yuqatilunakum Hatta yaruddukum andinikum inistatwa'um Masihlah musuh-musuh agama itu, mereka Itu masih menggunakan cara dengan cara memerangi kalian Yukotilunakum Menggunakan kalimat yukotilun Yang makna artinya ya memerangi dengan senjata Yukotilunakum Hatta yarudulkum. sampai kalian ini keluar dari agama ini setahun jika kalian mampu jika mereka-mereka mampu di dalam mengeluarkan kita dari agama ini ayat ini mengisyaratkan ya, di Al-Baqarah 217 itu mengisyaratkan bahwa musuh itu masih menggunakan kekerasan musuh itu masih menggunakan persenjataan musuh itu masih menggunakan pola-pola kekerasan untuk mengkampanyekan idenya contoh Amerika di dalam mengkampanyekan sebagai kambion demokrasi untuk mendudukkan kata demokrasi itu di Irak, dia harus mau ngirim ratusan ribu pasukannya mengajak negara-negara lain untuk berkoalisi untuk mendudukkan supaya ditegakkan demokrasi di tempat tersebut katanya demokrasi itu tanpa kekerasan tapi ternyata demikian diletakkan dimanapun itu juga demikian pendek kata musuh kita ini dari sononya ya, dari sononya itu sudah menggunakan kekerasan lalu kalau kita dinina bubokkan oleh Sekelompok orang kita ini agamanya rahmatan lil alamin uh, apa ini harus dengan lunak-lunak -luna, lemah lembut lalu musuh kita ini melakukan kejahatan terhadap kita dengan kejahatan seperti itu maka itulah kita sedang dinabubukkan di, di dunia ini kita sedang ada standar ganda ada setang, standar ganda yang dimainkan oleh dunia standar ganda apa? Kalau kepada umat Islam Tidak boleh untuk memegang senjata Tidak boleh untuk apa ini Bermain tentang apa ini Berbagai hal yang berkaitan dengan pembelaan diri ya. Sementara mereka Itu berlomba-lomba menggunakan senjata Anggaran terbesarnya Itu dipakai untuk melakukan reformasi apa ini, Melakukan pembaruan terhadap apa ini peralatan peralatan alustitanya alusista alat-alat apa -alat, ini peperangan yang paling besar itu anggaran paling besar bahkan anggaran paling besar itu untuk mengirim pasukan melakukan kekerasan di berbagai negeri-negeri kaum muslimin nah ikhwafillah standar ganda yang seperti ini kita tidak mau kita ini dikadalin terus kita tidak mau sampai nanti kita ini terus dikadalin oleh oleh musuh-musuh kita, kita disuruh uh, apa ini disuruh lunak-lunak sementara, sementara mereka melakukan kekerasan. Inilah standar ganda yang sedang dimainkan oleh mereka ini. Ya. Kalau yang apa ini melakukan penembakan itu adalah seorang aktivis aktivis muslim yang belum tentu itu pasti benar itu seketika itu dituduh sebagai teroris tapi yang terakhir ini yang melakukan penembakan membabi buta ya, membabi buta di Colorado 12 orang langsung meninggal ketika pemutaran Batman sesegera itu mereka kemudian mengangkat bahwa ini bukan aksi terorisme apa bedanya apa bedanya kalau yang tadi yang meninggal satu orang karena yang bunuh itu adalah orang seorang aktivis selama maka segera mungkin bahwa itu adalah aksi terorisme sementara yang ini, apa bedanya padahal sama-sama kekerasan, sama-sama horor, bahkan lebih keras kalau kalau polsek timika yang diserang dan dihabisin diserang dan dihabisin Sampai dicincang, sampai dicincang, beberapa oknum petinggi Indonesia mengatakan bahwa itu bukan terorisme. Ya. Bukan terorisme. Tapi kalau ada yang mungkin seorang aktivis Islam bawa bom molotov, tau bom molotov, bom sumbu nih kalau Pak, yang supaya apinya itu keluar. Bukan meledak, cuman melutup itu cuman supaya kelihatan apinya ada, misalkan dalam demo. Seketika itu bahwa kemudian sebagai tanda teroris karena dia membawa bom, molotov. belum ngapa-ngapa ini. Nah ini semua menjadi kenyataan di tengah umat kita pada saat ini ya kutiba alaikumul qital itu harus disosialisasikan dan sebanyak mungkin sebagaimana ketika kita mensosialisasikan kutiba alaikumusiyam ya kutiba alaikumusiyam karena kebutuhan kita kesadaran umat kita ini untuk ditakhrid membela agama pada pada saat ini jauh lebih besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya kenapa karena pengrusak agama itu sudah tidak tanggung-tanggung lagi pengrusak agama itu sudah dengan terang-terangan menjalankan aksinya bahkan kalau kita lihat di dalam modus operandinya musuh di dalam surat Al-Anfal ayat 30 wa'id yamkuru bikal ladhina kafaru liyusbituka awyaktuluka awyukrijuk Ketika mereka berlaku makar dan modus operandinya selalunya tiga itu, lius bituk memenjarakan kamu, aul yaqtuluk atau membunuh kamu, ayukh rijuk atau mengusir kamu. Tiga modus operandi ini ternyata sekarang ini masih relevan. Masih ada di tengah-tengah kita. Maka kalau nabi itu menghadapi mereka dengan kekerasan juga baik dengan perang ataupun penekanan maka kita pun juga harus meniru nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya meniru apa kalau ternyata lawan kita ini terus menghadang maka tidak mungkin kaum muslimin itu ada saatnya kemudian memikirkan untuk melawan-lawannya itu dengan kekerasan. Karena barangkali mereka tidak bisa paham kecuali dengan bahasa kekerasan. Be kecuali dengan bahasa dengan ungkapan-ungkapan yang keras. Sebagaimana tadi saya ungkapkan aslinya dalam perintah jihad ini adalah Adamu irakatiddamu tanpa harus pertumpahan darah. Ya. tapi kalau ternyata menuntut untuk itu apa boleh buat? kata Allah wahhu wa kurhulakum itu sesuatu yang kita tidak sukai. wa asa antak rohu syaian wahhu khairulakum bisa jadi sesuatu yang kita tidak sukai kita membencinya itu baik bagi kalian baik bagi kalian kata Allah. Wahsa antukibusayan dan bisa jadi kalian itu mencintai sesuatu sedang itu adalah jelek bagi kalian wahhu yaalamu antumla taklamun Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan beberapa peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan dalam arti kata bagaimana Rasul dan para sahabat, bagaimana para ulama terdahulu itu Ramadan mengisi Ramadannya itu bagaimana supaya kita mendapatkan inspirasi bahwa ternyata ibadah Ramadan itu juga tidak hanya ibadah berada di masjid kalau kita lihat rentetan peristiwa tidak kurang dari sepuluh peristiwa yang kami catat di dalam kajian kita ini maka kita mendapati ternyata Ramadannya Rasulullah itu adalah dipakai untuk berperang Ramadannya para sahabat dipakai untuk berperang Ramadannya para ulama terdahulu dipakai untuk berperang kita lihat satu demi satu pembebasan kota Mekah pembebasan kota Mekah atau yang dikenal dengan Fathu Mekah ya. peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah terjadi pada bulan Ramadan ya, terjadi pada bulan Ramadan nah. bisa bayangkan di benak kita bulan puasa, bulan Ramadan ya, melakukan perjalanan dari Medinah ke Mekah yang bapak-bapak yang sudah menunaikan haji pasti sudah mengetahui kira-kira berapa panjangnya tapi cukup kita beritahukan kira-kira 650 km kira-kira Solo, Jakarta itu berjalan dari Medinah ke Mekah pada bulan puasa pada bulan puasa untuk apa? dengan niatan berperang menaklukkan Mekah dengan niatan berperang untuk menaklukkan Mekah dan apa yang terjadi ewa semua? ternyata ketika sampai di tempat tersebut musuh bisa ditaklukkan tanpa harus pertumpahan darah tanpa harus pertumpahan darah siapa yang masuk rumahnya Abu Sofyan, maka dia aman siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman siapa yang menutup rumahnya, maka dia aman jadi ketika mereka sudah tunduk dengan itu, ya tidak perlu dilakukan tindakan dengan membawa kekerasan jadi di pandangan kita, jangan ada pandangan bahwa perang itu mesti kemudian harus menggunakan apa ini? kekerasan tapi, ketika harus terjadi demikian maka kemudian kita juga harus memiliki kesiapan untuk hal itu ikhwafillah ya saya ulangi peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan adalah jadi Fathu Mekah ya, Fathu Mekah pembebasan kota Mekah ya, yang tanpa pertumpahan darah nah di sini bisa kita catat ya, bisa kita catat semacam ada progres, ada pencapaian. Kalau sekitar lebih dari 15 tahun sebelumnya ya, lebih dari 15-an tahun sebelumnya umat Islam di daerah tersebut itu adillah hina Wadkuru it antum qalilun mustada'fun fil ard ingatlah ketika kalian itu adalah kelompok minoritas mustada'fun dan kelompok-kelompok orang lemah yaitu ketika berada di Mekah fa'awakum kemudian Allah menyelamatkan dengan melakukan hijrah dan sampai menyusun kekuatan dan kemudian bisa membebaskan kembali kota Mekah yang dikuasai oleh mereka ini jadi ikhfafillah semangat ini yang perlu kita miliki Perlu ada perubahan di kita Jangan kemudian dari tahun ke tahun kita ini pancet terus ya, Diajukan aja mas anunya Barangnya diajukan ya. Nah inilah yang perlu diingatkan di tengah-tengah kita Supaya kita menjadi punya arahan yang jelas di dalam Mengisi Ramadan-Romadhan ini ya. Kemudian Kemudian kita lihat yang kedua peristiwa besar yang kedua ialah peristiwa perang Badar kubro yaitu terjadi pada 2 Hijriah tahun kedua Hijriah tahun kedua Hijriah Ini adalah perang pertama yang dialami oleh kaum muslimin dalam artian perang besar setelah mereka berhijrah dan kemudian perang ini yang sebuah perang heroik yang diabadikan hampir nyaris di seluruh surat Al-Anfal itu diabadikan tentang peperangan tersebut nah yang perlu kita angkat dalam peperangan ini selain terjadi pada bulan Ramadan bulan yang penuh dengan barokah barokah ternyata barokah Allah itu juga turun kepada pasukan ini, bagaimana tidak ketika sejumlah kaum muslimin yang kira-kira 313 saja sementara musuh berjumlah seribu namun dalam kenyataannya itu perangnya itu dimenangkan oleh kelompok yang kecil ini tadi dari sisi jumlah kalah dari sisi peralatan kalah dari sisi logistik kalah dari sisi yang keempat sisi strategik kalah karena ini perang baru pertama kali sementara lawan itu sudah pinter perang sudah terbiasa perang nah ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah rahasia apa kenapa kok kemudian kemenangan itu berpihak kepada yang senjatanya lebih sedikit jumlahnya lebih sedikit kemudian logistiknya lebih sedikit dan strateginya lebih kalah dengan mereka tidak ada lain karena ada campur tangan Allah dalam perjuangan tersebut yang kemudian dikenal dalam terminologi sirah adalah ma'iyatullah wa ta'yiduh ma'iyatullah wa ta'yiduh kita perlu menyoal tentang perjuangan kita selama ini. Jangan-jangan kita ini sudah bekerja tapi baru sama-sama baru baru bekerja baru sama-sama bekerja, belum bekerja sama. Mungkin kita baru bekerja keras tapi belum bekerja cerdas. Bisa jadi. Kenapa demikian? karena kok selama ini kenapa kemenangan itu tidak segera berpihak kepada kita itu alamatus soal sebuah tanda tanya besar yang harus ada kita lihat, coba kita uh, perlihatkan di dalam ayat ini surat al-anfal ayat 9 sampai 11, bagaimana kemenangan itu terjadi, ternyata iltastaghithuna <tuh> rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alf minal malaikati murtifin ketika mereka berharap penuh kepada Allah fastajabalakum Allah pun segera mengijabai nah begitu mestinya ya ketika kita bermunajat kepada Allah mestinya Allah segera mengijabai kalau Allah menundakan kita bukan jauh dengan kita perlu ada pertanyaan buat kita, jangan-jangan perbuatan perjuangan kita ini tidak lurus jangan-jangan ada sesuatu yang kita ini masih menggunakan sistem kekafiran itu untuk berjuangnya kita yang pasti dipastikan pada pada firman Allah surat uh, al-isra Al ayat 73 perjuangan yang menggunakan sistemnya orang kafir dipastikan itu akan buntu di tengah jalan akan buntu di tengah jalan Akan terjadi kemandekan di tengah jalan Dan tidak memiliki jalan kemenangan Kenapa? Um, namanya membela sistemnya orang kafir ya. Tentu ini tidak bisa dibenarkan ya. Membela Karena apa? Kaidahnya itu adalah Walayang suron nawah mayang suruh Allah itu akan benar-benar menolong kepada siapa? kepada yang menolong agamanya kalau kemudian menolong agamanya dengan cara atau sistemnya lawan jangan diharap karena kita ini sedang membela agama memperjuangkan agama dengan kemurnian kita membutuhkan kemurnian Allah tidak saja menurunkan agama ini tapi menurunkan yang kedua adalah menurunkan Nabi Muhammad untuk mempraktekan agama ini yang ketiga menurunkan cara memperjuangkan agama ini dengan benar nah inilah uh, introspeksi bagi kita semua di perang badar yang dilakukan di bulan Ramadan ini ternyata mereka memperoleh kemenangan apa? karena Allah berpihak kepada mereka anni mumitukum kami kemudian memboncengkan membentangkan kepada kalian dengan seribu malaikat yang membonceng yang oleh bahasa sekarang dikenal dengan suprarasional suprarasional sesuatu yang sulit untuk dicerna oleh akal kita tapi itu terjadi sehingga jumlah kaum muslimin itu berada di atasnya lawannya Yang tadinya 313 ditambah 1000 jadi 1313 Apalagi tambahnya itu adalah malaikat Bukan manusia biasa Yang ketika malaikat ini berdiri di, di hadapan seperti ini Maka setan yang membela orang kafir tadi Itu lari tunggang langgang Karena melihat adanya sekelompok malaikat yang membela kaum muslimin membela kaum muslimin itu diabadikan pada surat al-anfal ayat 48 larinya setan dari pasukannya kafir itu diabadikan pada surat al-anfal ayat 48 wa idzayyana lahumus syaitanu a'malahum faqala la ghaliba lakumul yaum la ghaliba yauma minan nas wa inni jarul lakum Falaama tera'at al-fiatani nqsa'ala akibih, وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله و الله شديد الإكاب. Ketika setan itu menghiasi amal-amal mereka, tindakan-tindakan mereka, seraya mengatakan kalian tidak ada yang bisa mengalahkan manusia manapun tidak ada bisa mengalahkan jumlah anda besar, peralatan anda besar ya. peralatan anda besar kemudian nabai ini, strategi anda canggih wa ya. inni jarulakum, apalagi aku mendampingi kalian jar, mendampingi kalian falam macara ya. atil viadhan tatkala berhadapan dua pasukan ini yaitu pasukan muslim yang di-backing oleh malaikat seribu malaikat dan pasukan kafir yang di-backing oleh setan apa yang terjadi ketika berhadapan dua pasukan ini setan itu nakasa ala akibaihi dia lari ke belakang ya, pengecut lari ke belakang waqala dan setan berkata inni ara ma aku melihat apa yang kalian tidak lihat, yang dilihat setan apa? malaikat, karena dimensinya adalah sama jadi setan itu melihat apa nih? malaikat, ini aroma memang musuhnya tidak memang manusianya tidak melihat, tapi mereka lihat malaikat, ini aroma lah, taro nah, ikhwafillah perjuangan kita itu kalau bisa, itu dibikin yang bisa berbarokah seperti ini, kita didampingi oleh malaikat sementara nanti setan itu lari dari hadapan kita, nah, lari dari hadapan kita, jangan diwalik, kita itu berjuang di sampingnya itu setannya aket banget gitu ya, setannya aket banget kapan menangin nanya tembiki gitu ya, kenapa? karena kita suka berteman dengan setan malah ada yang undang setan, gitu ya ada yang berburu setan gitu ya, berburu setan, ya kapan berjuangnya menang kalau seperti ini kalau dia ini kerjaannya adalah suka dengan setan gitu ya. Perintahnya kita dengan uh, dalam ayat itu adalah fasta'id billah munasyaitanir rajim ya. Fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang jahat ya. Setan yang rajim. dimana mereka ini ya, mereka ini pasti akan mengganggunya. Coba mengganggu apa tidak setan ini? Coba kita lihat pada surat Al-An'am ayat 112. Dipastikan mereka ini akan mengganggu di dalam perjuangan kita. Surat Al-Anfal, eh surat Al-An'am ayat 100. Iya surat Al-An'am ayat 100. Oh ya, saya bacakan saja lagi terjadi kekeliruan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwan syaya'dinal insi wal jinni. Yukhib ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap pembela kebenaran, penegak kebenaran, pembawa berita kebenaran, nabi yang mendakwahkan kebenaran di hadapannya itu ada musuh aduan musuhnya itu jenisnya dari apa? syayatin al-ingsi dari setan dari jenis manusia wal-jinni dari jenis jin yang kerjaannya itu yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hururo yang dengan nabi ini mereka kerjaannya membisikkan perkataan-perkataan yang dihiasi jadi kalau sekarang ini ada orang yang silo dengan sistemnya orang kafir silo dengan liberalisme, silo dengan pluralisme bahkan belajar ke mereka dan sekarang ini mengajarkan ajaran sesat itu ke tengah kaum muslimin padahal itu adalah ajaran setan maka dipastikan perjuangan kita tidak pernah akan menang-menang karena kita tidak pernah menjaga kemurnian dari perjuangan tersebut. Maka pada intinya ya, pada intinya itu adalah perjuangan kita ini muwafiqan lisyari bersesuaian dengan syariat, mengikuti manat man mengikuti manat Ahlussunnah wal Jamaah dan mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi Wassalam. nah, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya lanjutkan pada peristiwa berikutnya adalah yaitu yang ketiga yang ketiga peristiwa perang pulang, perang pada perang tabuk iya perjalanan ke perang tabuk itu juga terjadi Pada bulan Ramadan Dan di bulan ini pula Di perang tabuk ini pula Nabi untuk pertama kali Memobilisir Melakukan istighfar Besar-besaran Terhadap kaum muslimin Untuk berperan serta Di dalam jihadnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tersisa, semuanya diajak istingbar. Nyaris sampai apa ini orang di kota Madinah itu sampai tertinggal yang lemah-lemah saja. Nyaris semua kendaraan itu terbawa semuanya. Nyaris semua yang apa ini yang dimiliki oleh umat Islam di tempat itu sudah dioperasikan untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kenapa demikian? Pertama karena musuhnya besar, yaitu Romawi. Kemudian yang kedua, letaknya jauh, letaknya itu jauh banget Pak, ya, tabuk itu letaknya sangat apa ini jauh, kemudian yang ketiga, yang ketiga Bapak Ibu semua terjadi di musim panas, ya, terjadi di musim panas, perang itu terjadi di musim panas, diabadikan di dalam Surat At-Taubah ayat 81 ya. 81 farikal mukhallafuna bi maq'adihim rasulillah wa karihu ayyu jahidu wa anfusihim Ayat ini bercerita tentang orang munafik orang Islam yang kemudian membela terhadap perintah nabi tidak ikut berjihad dan dengan berbagai alasan dengan seribu alasan mereka ungkapkan. Salah satu alasan yang diabadikan di dalam ayat ini, farikal mukhallabuna bi maq'adihim khilafar rasulillah. Orang-orang yang mukhallabun, orang-orang yang tidak ikut berangkat. Duduk senang dengan duduk bersama orang yang tidak ikut berangkat dan benci untuk berangkat berjihad dengan hartanya dan jiwanya tidak suka untuk berangkat dengan jiwanya dan hartanya seraya mereka mengatakan, ini alasan mereka, kami tidak berangkat itu dengan seraya mengatakan waqalu la tangfiru filhar mereka mengatakan la tangfiru filhar janganlah kalian pergi dalam keadaan berangkat berjihad dalam keadaan musim Panas filhar. Kulnaru jahannam asadu kara laukanu yafkohun. Katakanlah bahawa jahannam itu jauh lebih panas sekiranya mereka memahami. Hanya orang yang memahami saja yang kemudian ikut nabi berpanas-panas pososisan di musim panas gendeng-gendeng awan-awan berangkat di tempat yang jauh di tempat yang jauh perang tabuk itu jauh banget pak. Nah ekvafilah itu hanya orang-orang yang paham saja. Ya maka kalau kita ya kalau kita dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang muslim ini belum ada sebersit pun ya keterlibatan kita di dalam jihad harta kita belum ada yang kita sedarkan untuk kepentingan jihad kemudian visi kita juga tidak belum pernah berangkat sodakot juga tidak, jihad juga jika ketika seorang sahabat itu bertanya, kami mau semuanya tentang islam kecuali dua yaitu tidak mau sodakot dan tidak mau jihad, rasulullah kemudian menyampaikan sambil sedikit memariklah sadaqo tawalah jihad fabi mahtad khulul jannah sadaqoh kagak mau ngeluarin kagak mau jihad juga kagak mau fabi mahtad khulul jannah dengan apa anda ini mau masuk surga mungkin kalau agak diterjemahkan kasar ini surga ini capopo atau capesopo gitu nah. ya lah ya, surga yang dimaukan oleh Allah itu capnya itu kudu sedekah karo apa jihad. Lah enggak ada salah satu ya. Ya. Kang ada salah satu kan salah dua juga boleh. Gitu ya. Atau dua-duanya juga boleh. Nah, maka kaidahnya bagi seorang mukmin, bagi seorang mukmin tidak ada izin untuk mem untuk tidak berangkat dengan hartanya atau dengan jiwanya atau dengan dua-duanya. Surat At-Taubah ayat 44 sampai 45. لا يستأذنواك لذناء يومينا بالله يوم القيصر. Tidak meminta izin kepadamu. Ya, tidak meminta izin kepadamu. Alladzina yu'minuna billah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ayyujahidu biamwalihim wa anfusihim untuk ikut berjihad dengan hartanya dan jiwanya wallahu alimun bil muttaqin Allah lebih tahu kepada siapa orang yang berlaku takwa ya artinya kita tidak ada izin untuk dispensasi untuk tidak ikut berangkat. Loh saya kan sudah tua, gitu. Saya kan sudah benih tua. Saya itu diberikan. Oh betul, tua itu kan, Pak Parno ini kan tua fisiknya, tapi tidak duitnya orang tua, tidak duitnya orang tua, gitu ya. Bisa berangkat. Ya. Abu Ayyub al Ansori saja, Abu Ayyub al Ansori yang umur ini ku puluh tahun, niku ijek mangkat jihad, ijek mangkat jihad, wakat sakota haji dua kelopak matanya ini sudah turun ngeteh deh pak, pertanda napa niku, nempun sepoh atas ngeteh niki, nah, simbang ngeteh niki, niku mesti anu napa niku, kelopak matan ini pun nutupin napa. Nah, tapi kalau yang masih muda itu masih jelalatan nah, nah, <laughs> jelalatan banget <laughs> jelalatan banget gitu ya nah itu dia tetap berangkat ketika dinasihati ketika dinasihati oleh sahabat yang lain ya abu ayub wahai abu ayub engkau sudah dikasih dispensasi oleh Allah anda ini sudah tua ya. anda sudah tua apa jawabannya? Allah memerintahkan kita khifafan wasikolan. berangkatlah kalian dengan keadaan khifaf ringan dan keadaan siqalan dengan keadaan berat Nah, yang muda itu khifaf, yang tua itu siqal kata dia berat, tapi tetap berangkat suruh berangkat yang tua maupun yang muda, lagi jalan lagi, dinasihati oleh sahabat-sahabatnya, ya abah ayo Kot syahada, masyaheh kathir Maan Nabi saw. Wah ayuh Abu Ayub, ka anda ini sudah mengikuti berbagai peristiwa banyak. Istilahnya gue cukup le berjuang gue, percukup bareng Nabi gue cukup, gue sakeh. Orang samaelo berjuang saya. Apa kata Abu Ayub? Akhirnya dia menjawab nuksi Aku ini ikut berangkat. Gue nambah jumlah. Jadi nek. 2000 itu kalau ditambah Abu Ayub 1 jadi 2001 gitu ya. Nuksi rusawa dahum. Paling tidak gonjangan-jaga perbekalan di belakang juga penting. Gitu. Ya. Juga apa ini? Penting. Maka kalau ini orang setua ini 83 tahun masih berangkat jihad. Yang surganya itu sudah banyak yang dipastikan di kalangan mereka, bagaimana dengan kita yang surganya belum pasti, ya, belum pasti langsung mengganggu surga apa mungkin nah itu harus dipertanyakan betul, maka dalam konsep ini ya, dalam konsep ini kita disuruh berangkat baik dengan harta yang kecil maupun harta yang besar wala yungfikuna nafakotan syoghirataw wala kabirah, wala yakta'una wadiyan illa kutibalahum liyatsiziyahumullah ahsana makanu ya'malun ketika dengan fisik tidak bisa di ayat 122 120-nya 119 120-nya maka 122 di surat At-Taubah kita disuruh berangkat dengan harta walaupun itu kecil wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala yang kecil aja diterima apalagi yang gede Wala kabir, wala yang tahu nawadian. Illa kutibalahum lihat ziyahumullah ahsanamakanu. Yakmalun kecuali Allah akan ganti dengan yang terbaik. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Abu Bakar As Siddiq, ketika dimobilisir oleh Rasulullah pada perang ini, itu seketika itu. Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian mengerahkan seluruh hartanya seluruh hartanya ketika ditanya apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu aku tinggalkan Allah dan Rasulnya aku tinggalkan Allah dan Rasulnya ini sahabat Nabi dan sudah dijamin masuk surga dijamin masuk surga maka saran saya buat bapak dan ibu yang sudah sepuh melanjutkan kajian kita yang kemarin kalau umur kita itu sudah beranjak di 60 60 pak 60 kata para ulama huwa fi ma'raqatil maut bahasa wanita mesti pun sewidak munggah ini. nah orang itu kata ulama sudah berada di kancah pertempuran dengan kematian maka kita ini disuruh menurut Ibnul Qoyim mengoptimalkan seluruh potensi kenikmatan yang kita miliki ini untuk menyelamatkan akhirat. Karena untuk kepentingan dunia ini ya makan karek seadanya sudah cukup, kendaraan seadanya juga sudah cukup. Jadi semua dioptimalkan untuk kepentingan akhiratnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah di dalam ayat ini yang meminta izin kepadamu itu adalah innamayastazdinukalladina la yu'minuna billah orang yang minta izin tidak ikut berjihad itu harta juga enggak berangkat fisik juga tidak berangkat tidak tidak minta izin sekalian gitu ya itu mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir war tabat hati mereka ini menjadi ragu-ragu fahum fi raibihim yataraddadun mereka dengan keraguan mereka ini mongga manggu maju mundur ya, maju mundur nah maka pada surat atobah ayat 93 nya innamassabinu alalladhina yasta'dinu naqawahum agniya siapa yang disalahkan di kalangan kita oleh Allah Jalan untuk menyalahkan itu adalah al-ladina yastadi yang meminta izin kepadamu atau bahas 93 nanti dilihat yastadi nunaka wahum agniyah mereka minta izin kepadamu sedangkan mereka ini dalam keadaan agniyah berkecukupan duwepopo neng tidak ada satupun yang diberangkatkan untuk kepentingan jihad ya. maka hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka tarbiyah jihadiyah di bulan Ramadan ini ya, di bulan Ramadan ini maka upayakan sekali biasanya di bulan Ramadan itu kita ini kemudian melakukan zakat visabilillah mengeluarkan zakat maka dilakukan pengeluaran zakat itu sesuai dengan kaidah ataupun nas yang diletakkan. Dari 8 asnaf itu ada satu bagian yang disebut dengan bagian fisabilillah. Sebagian kita ada yang keliru memahami itu yang penting untuk apa-apa, padahal para ulama menyebutkan untuk bangun masjid aja enggak boleh. Fisabilillah itu untuk bangun masjid aja tidak boleh, gitu ya. Untuk bangun masjid, untuk membangun kebaikan, bangun masjid, supaya diletakkan sesuai dengan porsinya. Saya akan bawakan ya, kata visabilillah di dalam asnaf tersebut di dalam ayat Al Qur'an. Menurut pengertian ulama, jika pengertian visabilillah dimaksudkan secara mutlak berarti menunjuk kepada pengertian yang dikehendaki oleh pengertian al jihad. Yaitu bermakna kita berperang di jalan Allah, berperang di jalan Allah itu pengertiannya. Ya. Maka tidak ada pengertian yang lainnya. Kemudian berdasarkan pada Sahih Bukhari di mana Imam Bukhari meletakkan Siam Fisabilillah, Puasa Fisabilillah itu pada kitabul jihad wasaid padahal ada kata-kata puasanya mansoma yau man visabilillahi ba adawahu wajahu anin nari sabainakorifan siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah maka Allah akan jauhkan darinya dari api neraka tujuh puluh tahun tujuh ya, puluh tahun perjalanan itu dijauhkan. Nah. Kalimat ini diletakkan oleh Ibnu Qayy oleh, oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Jihad was bukan di dalam Kitabus Siam, ya. bukan dalam Kitabus Siam. Artinya puasa khusus yaitu puasa yang berada di jalan Allah. Karena itulah para penulis kitab memasukkan hadis Bukhari barang siapa shaum sehari tidanuh, Allah akan menjauhkan dari api neraka selama 70 tahun ke dalam bab jihad ini dapat dirujuk dalam berbagai kitab. Nah, ayat infak dan zakat maka ayat infak dan zakat bagian zakat fisa billallah maknanya secara khusus adalah untuk kepentingan jihad fisa billallah. Misalkan, masalul ladina yungfiku na amwalahum fisa Ketika ketemu kata fisa billallah ini adalah untuk kepentingan jihad fisa billallah. Yungfiku na amwalahum fisa Nah, kesalahpahaman kita itu terjadi ketika memahami ayat surat Al-Baqarah ayat 195. Wa angfi kufi sabillillah walatul kubi aidikum ilat tahlukah Abu Ayyub al-Ansori yang diturunkan ayat ini kepada mereka kelompoknya Abu Ayyub al-Ansori orang-orang Ansor itu kemudian membantah. Karena sebagian saudara-saudaranya itu salah meletakkan ayat ini. Jadi sebagian kita itu ada yang berpaham jangan membelanjakan hartanya banyak-banyak karena itu menceburkan diri dalam kebinasaan. Ya. Kalau berinfak itu harus banyak-banyak. Ya. Nah, cuman masalahnya kita ini punya budaya, neng nah infak itu mesti sewon, gitu, receh, gitu, mesti receh seolah bahawa sudah jadi budayanya kalau infak niku sewon maka kata seorang tokoh di Indonesia ini mata uang yang paling beriman dan bertakwa itu adalah uang sewon pak karena ya ke masjid digowo nanti ke pengajian digowo. Gawo yang paling beriman si ngabang abang itu ratau digowo. Gawo nah ini adalah harus disadari harus banyak harus banyak karena apa? bahkan harus banyak dan di dalam jalan jihad ini karena walatulqu bi aidikum ila tahlukah itu artinya adalah artinya adalah menurut Ib, Ibnu Abbas rahimahullah berkata Hudzaifah Al Yamani walatulqu bi aidikum ila tahlukah janganlah kalian menceburkan diri ke dalam kebinasaan itu kepada siapa perkataan itu kepada mereka yang meninggalkan berinfak di jalan Allah menceburkan diri dalam kebinasaan nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala penting bagi kita untuk segera mengambil langkah-langkah ini meluruskan pemahaman kita ya, dalam berbagai makna baik eh, para eh, Khudaifah, Ibnu Kafir Ibnu Abbas, Atta, Ikrimah Mujahid dan kebanyakan dari Jumhur tentang makna walatulku yaitu hal itu akan terjadi ketika meninggalkan berinfak di jalan Allah dan engkau tak engkau takut jatuh dalam kemiskinan dan mengkhawatirkan keluarga Wedi ne, nanti kalau ketika membelanjakan hartanya di jalan Allah nanti kemudian yang jadi miskin itu keluarga kita ya. Allah memastikan tidak akan miskin ya. tidak akan apa ini? miskin, karena Allah mencukupkan kepada mereka yang mengeluarkan hartanya bahkan berlipat ganda ya. saya punya cerita di Solo ini ada yang punya showroom ya. Yang sering meminjamkan kami mobil untuk operasi dakwah ke kota-kota lain gitu ya. Yang menarik Pak ya. Itu mobil itu sering berbulan-bulan nonggrok rapayu payu Mungkin nek bar ke dateng kita untuk jalan niku seminggu berikutnya bahkan kadang kami masih di luar masih kami pake, sudah ditelpon mobil niku pun enten sing nekoke Pak Ustaz tolong segera dibawa pulang. Luar biasa toh. Ya. gimana kok bisa begitu? Ya Allah akan banti. mayyuridullaha qardan hasanan fayud'ifahuhu ad'awan katsiran. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jadi kalau urusan yang ini itu harus jor-joran, Pak. Jor-joran di dalam berinfak, bukan metil-metilan atau bukan apa ini sitik-sitikan gitu ya. Bukan kaya tadi sewon, sewul, saya Sewo mau ngendi, mau berjuang kok sewon, gitu ya. Nah ini enggak podok kalau pipis, nenek pinggir jalan, podok kalau titip, nopo niku, sepeda motor, sepeda motornya titip saya niki rongebu, parkir nenek selamat liatin, niku pun telongebu, pun telongebu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua akan diberikan. Eh, manfaat untuk kita semua mohon maaf sekali e, mungkin tidak kita berikan ruang pertanyaan saya masih mengisi di tempat lain e, jam 7.30 ini sudah jam 7.30 e, nanti insya Allah kita lanjutkan kalau ada minggu lagi di minggu akan datang insya Allah saya siap untuk melanjutkan kajian tarbiyah jadiyah di bulan Ramadan ini Terima kasih wajjatul kumuloh kairul jaza nanti kita lanjutkan di kesempatan lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.